Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti rasa penasaran saya yang di itu di Indramayu ya, yang masalah pembangunan di atas makam, ini hukumnya boleh enggak baik di tanah sendiri maupun di tanah wakaf, yang itu ya salah satunya itu makam di keramik atau yang di megah-mega gitu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim jadi kubur membangun di atas kubur itu maksudnya bangunan kalau jadi pertama kubur itu harus tanah wakaf kalau tidak nanti diwaris dan dijual nanti bingung jadi jangan mengkubur kalau jadi sudah jelas tanah itu dibakafkan untuk kuburan kalau ada orang, meng orang mengkubur di tanahnya orang namanya yang Selagi mayatnya belum hancur diangkat lagi itu dibongkar lagi. Jadi jangan sampai kita mengkubur di tempat yang belum diwakafkan, sebab nanti tiba-tiba baru dikubur tanahnya dijual, yang beli nggak mau ada kuburannya buang tuh kan begitu nanti bisa bermasalah. Kemudian setelah itu tidak boleh membangun sesuatu di atas kuburan, menginjak tanah kubur, menyinggak kubur juga hukumnya haram. Makanya kalau kita berjalan di kubur, hati-hati jangan menginjak atas kubur, karena kita perlu menguliakan orang yang telah meninggal dunia dari ahli iman itu. Ada pun membuat keramik-keramik dan sebagainya, memang khilaf besar di antara para ulama, Khilaf besar di antara ulama kita. Sebagian mengatakan adalah derajat haram. Kalau kita di-semen, di derajat haram. Uh, nah Rasulullah SAW, ayuja sol kubru. Kubru kubur itu touchies, tajsis itu kasih tembok itu adalah haram itu adalah riwayat dari Nabi SAW ini pendapat para ulama, kebanyakan ulama mengatakan seperti itu, dan ulama kita ahli sunnah wal jamaati, sebenarnya dari ulama kita ahli sunnah wal jamaah, ada yang mengasih celah yang diharamkan, yang dibangun adalah yang haram untuk diinjak karena agar tidak tertutup jadi yang haram dibangun adalah yang haram yang diinjak jadi yang haram diinjak adalah yang di atas kuburnya makanya kalau membuat, jangan sampai ditutup dan tidak usah dimegah-megahkan wajar saja baik ini yang adalah ternyata ada khilaf diantara ulama paling tidak itu adalah masuk bab kemakruhan cuman kalau langsung kita mengatakan haram mutlak selagi itu masih ada khilaf diantara ulama maka kita harus lebih lega dalam hal ini memang riwayatnya adalah dilarang untuk mentajis mentajis kubur dan diantaranya para ulama menjelaskan sebab-sebab dilarang ditajis sebab apa? namanya kubur itu tanah wakaf Kemudian kalau itu tanah wakaf, nanti suatu ketika jika tanah ini tidak cukup untuk mengkubur, maka itu akan dikasih orang lagi. Jadi kalau sudah di semen, nanti jadi susah. Nih. Ini diantaranya sebab-sebab. Maka tetap lebih baik dibiasakan saja. Maka saya pun berwasiat. Semoga panjang umur. Kalau mati, nanti saya cukup dibuatkan nisan dua saja. Tanda bahasanya ini loh, saya sudah mati. Hah? Kemudian paling di kiri kanannya itu adalah uh, ya hanya dikasih uh, apa itu batu-batu alam begitu saja yang sekiranya uh, kalau orang duduk tidak kejeblos ke bawah dan kemudian jangan dikasih tegan kalau saya lagi dikubur ya nggak usah dibawa tekan dan tikar saya nggak usah dikubur buat duduk untuk jaga nah tikar kok dikubur kan tidak manfaatnya jadi kalau mending masuk ya masuk kubur liang lahat selesai idu ayn ya. jadi kalau ada tikernya kain baju-baju dan sebagainya kalau saya mati syahid kecuali baju nya biar masih lagi <laughs> perang gitu. Tadi lah. biasa ada usah macam macam sebab jadi wajar saja. Jadi ada nisan dua ini tanda bahasanya buaya Yahya sudah mati yang dulu pan -pan banyak ngomong sekarang sudah mati. Hmm, jadi didoain semoga selamat itu aja. Eh, itu saja. Tidak usah macam macam doa. Dan disunahkan memang kalau orang meninggal dunia tancapkan pelepah kurma karena itu akan mendoakan kalau tidak dikiaskan dengan belah kurma, belah kelapa atau apa saja gitu. Selesai. Bukan dikasih telur, degan, kendi. Kendi itu untuk yang nyangkul tuh. Dikasih kendi, enggak minum, saya enggak minum sudah. Kok ada kendi di kuburan saya aneh-aneh ini? -aneh, enggak enggak pakai ya, dengar ya ini. Kendi untuk untuk yang nyangkul. Degannya buat yang nalkin, dah buat yang angkat tuh. Saya kadang nangiler tuh. Ya degan terus sini. Saya suka degan nih. Buat saya aja ini. Tidak tahu dari mana itu semuanya. Sayang tubuh badir hukumnya, haram, dengan 7 ribu, lebih baik sedekah untuk fakir, mis. Terus apa lagi yang taruh di kubur itu? Kendi lah. Kendi itu buat yang minum. Kendi itu adalah air, kalau taruh kendi itu dingin sendiri, enak. Sudah. Bukan taruh di kuburan. apa lagi. Bunga ala kadarnya saja. Jangan beli bunga mahal-mahal. Kalau tidak, ada usah pakai bunga, cukup pelebah kurmal selesai. Sebab bunga itu mahal juga harganya kan. Daripada mahal sedekah fakir miskin, ini ini segala jadi bunga hati nanti, ya. InsyaAllah. Jadi jangan macam-macam ya. Adapun kalau ada orang melakukan pembuatan dibangun itu, Kata katailah asalkan jangan ditutup di atasnya masih ada khilaf di situ. Dan ini dilakukan juga oleh para ulama-ulama. Adapun memang kebanyakan ulama mengatakan haram dan ingat jangan biasa mencaci. Lho kalau haram ini kan haram loh sudah mulai mencaci ulama, tidak usah biarkan. Ya sudah begitu biarkan begitu tapi saya sendiri berwasiat cuma itu saja sudah selesai, nanti ada batu dan kami melihat contoh yang yang paling ideal itu, kalau kita ziarah kuburnya Habib Muhammad bin Yahya itu adalah seperti itu, sudah cukup cukup di kiri kanannya, dikasih apa? batu batu alam, dan sehingga sehingga orang kalau ziarah kubur tidak becek ya, ya cik, tapi tidak usah dimikah-mekahkan seperti itu ya, semoga Allah mengampuni semuanya, kita bakal mati semua setelah panjang umur mati khusnul khotimah. Biar mendapatkan apa nanti? Syafaat orang yang menyolati kita dan seterusnya.